wa syaitanol anahullahu sababul ghiwaya wal hadi wal mudhill fil haqiqah wallah haula radhiyallahu anhum fil azal fardu anhum fid dunya wa haula karihalllahu bi'athihum fa thabbathum allah berfirman wallahu yad'u ila daris salam allah mengajak Mengumandangkan Manusia ini ila dari salam ke tempat keselamatan Maksudnya surga Wa yahdi dan Allah memberikan hidayah Man yasha orang yang Allah kehendaki Ila syiratin mustaqim kejaran yang lurus Perhatikan ayat ini Allah menyebutkan secara umum Mengajak ke surga Karena itu ad-da'wah ammat Da'wah itu sifatnya umum Merata kepada siapapun Ajaklah orang itu untuk baik Untuk taat kepada Allah Cuma al-hidayah khusus yang Allah kehendaki man yasha ila mustaqim Hidayah itu khusus Karena itu tidak bisa kamu tadi itu Walaupun orang yang sangat kamu cintai kamu program untuk yang terbaik enggak bisa, pasti akan terjadi enggak bisa. Ajak semuanya untuk berbuat baik nah, di situ nanti ada yang Allah berikan hidayat, ya itu yang mau menerima. Dikatakan inna kalatadi man ahabbta engkau enggak mungkin akan berikan hidayat orang yang engkau cintai. Wallakillallahu di majasya, tetapi Allah subhanahu wa taala memberikan hidayat kepada Allah, orang yang Allah kehendaki. Jadilah seperti Muadzin, Adin, Kadaran, Adzan di sholat, ngejak orang sholat semuanya diajak sholat, yang di pasar, yang ada di rumah, yang dekat dengan masjid, yang jauh dengan masjid, diajak untuk sholat. Semuanya diajak, tapi yang menyambut sholat, khusus orang berhidayat dari Allah, kadang-kadang. Yang deket nggak sholat nggak menyambut, yang jauh menyambut. Kadang-kadang yang sehat nggak menyambut, yang sakit menyambut. Kadang-kadang di masjid di muka masjid nggak sholat marung. Ada mengajak secara umum tapi yang menyambut orang yang mendapatkan hidayah dari Allah orang, orang khusus. Hah? Demikian juga dalam urusan ke surga Ada dua panggilan di sini Ada sababul hidayah Ada sababul riwayah Sebab hidayah Nabi SAW Beliau mengajak orang Menyajak manusia ini Kembali ke ajaran Allah Sebab riwayah Sebab manusia itu sesat Tersesat melanggar ajaran Allah itu setan ngajak manusia untuk mengikuti nafsu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wataalla setan ngajak secara umum kemudian Nabi mengajak secara umum yang menyambut orang-orang yang dikhususkan oleh Allah yang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wataalla karena itu Syukur kamu kepada Allah Menjadi orang yang bisa meninggalkan maksiat Bisa berbuatan taat Berarti Allah memberikan kekhususan kepada kamu Alhamdulillah Mudah-mudahan gak dicabut oleh Allah nah. Karena itu dikatakan Yang memberi hidayat dan menyesatkan Alal haqiqah Fil haqiqah Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah meriduhi mereka ada di azal, akhirnya ketika mereka hidup di atas dunia, mereka menjadi orang yang rida kepada Allah, dan mendapatkan rida Allah. Allah membenci mereka ada di azal, akhirnya mereka berbuat salah di atas dunia, dan berhak untuk mendapatkan kebencian Allah Subhanahu SWT. Nah, jadi... Uh, untuk kita, untuk para da'i Jangan kamu Berdakwah Tadi itu hanya khusus orang-orang Lingkup kamu Istilahnya apa namanya Hanya Sekedar intern aja, jangan Dakwah secara umum, jangan orang Semuanya sholat, jangan semuanya orang Itu tobat, jangan semuanya orang Tadi itu baca Qur'an Yang mau nurut dua Yaitu sudah yang Allah Kehendaki, mau diapakan ndak nurut sama sekali juga bisa kalau Allah kandangi karena itu enggak syarat daripada keberhasilan dakwah itu kamu tadi itu harus ngislamkan satu dunia ndak atau nobatkan orang satu dunia ndak keberhasilan dakwah sampaikan yang hak ajak manusia berbuat baik itu sudah sudah berhasil itu di dalam hadis Nah, nanti dari kiamat jangan Nabi S.A.S malaysia mau ahad. Ada Nabi nanti datang Nabi loh ini tidak ada yang buta matanya sama sekali. Ada lagi jangan Nabi S.A.S mau mau Navarun, mau mau Navarun, ma mau Roh Karena itu keberhasilan itu bukan kalau banyak murid, bukan kalau banyak pengikutnya. Waduh pengajiannya ratusan ribu yang hadir berarti alil jannah. Keramat itu memang lu enai itu lo. Mungkin yang yang karomah tadi itu yang enggak diterima sama sekali bisa karomah dia. Karena itu, Hah? Jangan tertipu dengan pengikut. Takwakan dengan ikhlas, itu adalah satu keberhasilan. Mereka menyambut atau tidak, itu bukan urusan kamu. Wallahu yahdi man yashaa'u ila siratin mustaqim yang wah khairun banyak pengikutnya. Masya Allah keramat kan mana Karoma? Ah, oh, bukan itu hitungannya Karoma. Ya ada. Wa qala radhiyallahu anhu, "Ana raji min Allah in tamma hadhasyan wal mu'awanah 'alay an yukrimahumullah biwalin adlin bi barakati ikbalihim 'ala Allah." subhanahu la yamna'uhu bukhul, bal huwal wajidul jawadul majid wafadluhu kabir wa inma jihatina kama yuqalu inma yusaghu alwali min a'malir rayah wa ta'ala fil hadith al-qudsi inma hiya a'malukum uhsiha lakum ila akhirih aw kama qala aku berharap dari allah kata habib ahmad muhammad bin Smed Kalau urusan dakwah ini sudah sempurna komplit ya ngajar ya sosial Kemudian ma'awana'ale kita sudah saling bergotong royong bantu-membantu dalam urusan dakwah Aku berharap Allah nanti akan memberikan kepada kita pemimpin yang adil Berkat orang-orang ini kembali ke ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah itu tidak pernah bakhil, gak pernah Allah itu kikir Allah itu maha murah Pemberiannya banyak sekali Yang mencegah itu sebetulnya bukan kekikiran Tuhan Kok gak Allah jadikan pemimpin kita orang yang adil ya Bukan karena kekikiran Tuhan Itu karena kesalahan kita Dipilihnya pemimpin itu karena ukurannya rakyat Coba yang mimpi Yang mimpi Memilih wali kota siapa? Ya rakyat. Yang memilih DPR siapa? Ya rakyat. Lah Kalau DPR-nya korup korupsi. Walikonya korupsi? Ya karena rakyatnya senang korupsi. Lah Kalau pemerintahnya adalah akhlaknya enggak baik, ya karena rakyatnya akhlaknya enggak baik. Karena itu ajak orang-orang ini kembali ke ajaran Allah. Insya Allah Allah akan berikan wali pemimpin yang adil yang perlu rakyat yang ahli ibadah dikatakan dalam satu riwayat amalukum ummalukum amalnya kamu itu akan menjadi tokoh-tokohnya kamu iya amalnya orang pasuruan ini akan menjadi tokoh-tokohnya pasuruan senang joget nanti pemimpinnya ngundang tukang-tukang joget nanti Mengadakan orkes ada di mana-mana. Seneng aji berarti akan mengadakan pengajian-pengajian kemana-mana. A'malukum omhalukum. Dalam hadis lain, dalam hadis Qushy Rasulullah juga bersabda, Inna ma'hiya akmalukum, ohsihalakum. Ini semuanya hasil amalnya kamu. Pemimpin kamu, DPR kamu, ya hasil amal kamu yang Allah hitung untuk kamu. Rasano DPD, PNDB. Ya hasilnya kamu itu. Kamu sering bohong, pemimpin kamu pembohong, Kamu sering khianat, pemimpin kamu khianat. Coba kalau kamu itu orang yang jujur semuanya. Pemimpin kamu orang jujur nantinya. Yang, yang milih inti kok. Yang milih rakyat Pasuruan. Ya berarti rakyat Pasuruan tergambar pada pemimpinnya. Misalnya hmm? gue nuai. Kalau sudah yang memimpin orang Nasoro, ya berarti penduduk sini mayoritas Nasoro atau orang Islam yang senang sama orang Nasoro A'malukum, amalukum, karena itu koreksi pada diri kamu, ajak orang ini kembali ke ajaran Allah Insyaallah akan beres semuanya, ya enggak? Nah, ini da'i da'i lelah, udahlah, enggak perlu indih, eh, apa namanya ribut sana ribut sini nah, Rakyatnya ini, masyarakat ini kembalikan huh? kepada ajaran yang benar insyaallah Allah Allah berikan kebenaran dalam segala-galanya. Wallah alam. Ada yang perlu dibahas. Monggo. Nafi. Ada satu riwayat, "Idza habat ummati an taqula lid-dhalim ya dhalim." fagatu du'a minha aydaha khairuha wa danaha laquha maka jika umatku sudah sungkan enggak enak hati berkata kepada orang yang dolim hei orang yang dolim malah tetap aja walaupun dia korupsi tidak ditegur yang mulia yang kami taati kalau perlu datangnya tola al badru alaina hmm, saking hormatnya tidak pernah menegur tidak pernah nasihati maka sudah dekat kehancuran umat ini dan hilang kebaikannya sudah hancur dah sudah negeri ini harus ada orang begitu tapi bukan niat untuk menjatuhkan untuk menegur Bukan untuk niat mengejek, tapi untuk menegur. Nya enggak? Ayah? Allah. Ah, ada yang ingin tanya-tanya? Seputar Tijaro, siapa? Tijaro. Tijaro. Iya. Urusan bukan Fiki ini. Urusan Fiki nggak tadi Masalah, masalahnya penting apa itu di apa itu sekarang di kalangan petani itu itu sebelum waktunya panen itu sudah laku sah istilahnya borongan jadi padi dijual dengan cara borongan tapi jualnya kopla butuhisolah nggak sah iya dan ini sudah sangat berlaku dan lagi ngetrend hmm. di masyarakat Ya. Jadi kalau membeli biji atau pohon ada di tanaman itu sah dengan syarat buduwul sholah. Udah nampak bakal bagus hasilnya. Buduwul sholah itu kalau di buah-buahan misalnya sudah merah, ketok mateng apel tadi itu ya. Kalau ada di biji-bijian Sudah keras Sudah keras Lah Kalau sebelum buduh sholah Sebelum menginjak itu Boleh, tapi bisa ditilkot-i Nah, harus dipanen saat itu Hmm Harus dipanen saat itu bisa Kalau enggak, enggak bisa Enggak sah Tapi, solusi yang saya berikan pada waktu itu Pada masing-masing teman pedagang pada waktu itu Saya minta untuk diakat sewa. Tapi dengan tanggungan zakatnya kan juga dibebankan kepada tajirnya. Jangan begitulah kalau sewa tadi itu sewa pohon maksudnya. Ndak padi yang tadi itu belum kobla butu salah. Ya bangsa. apa sewa padi? Sewalahannya sewa lahan berarti. Sewanda, enggak usah begitu sebenarnya eh, kalau mau diakad utang aja. Duit tadi itu misalnya, iya. kemudian nanti bayarnya dengan beras misalnya, nanti akad baru, anak punya duit berapa sekian, gimana kalau anak bayar beras ini, asal ada tawafuk, tidak ada masalah. Tapi bukan berarti hasil itu, bukan akad jual beli di pertama, ya eh, utang itu. Kalau mau utang atau saling nadar-nadaran itu, dan barepot. <laughs> <laughs> jadi memang harus harus di bab bab tersendiri aja itu ya nanti. Nah, ya, ya, perlu dibimbing lah. Ya.